Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana Wa ilaihi nusur Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Para pemirsa dan adik-adik santri sekalian kita lanjutkan seri mengatasi persoalan hidup yang pertama adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok karena mustahil hidup ini akan selalu cocok dan boleh jadi yang tidak cocok itulah yang terbaik dari Allah untuk kita tugas kita hanya tiga Meluruskan niat Lillahi ta'ala Menyempurnakan ikhtiar Di jalan yang Allah sukai Dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal Cukup Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan Niat jadi amal soleh Ikhtiar jadi amal soleh Tawakal jadi amal soleh Apapun yang Allah tetapkan Terserah Allah yang maha Tahu, Terserah Allah yang maha baik Terserah Allah Yang tidak pernah mengecewakan yang kedua apa kalau sudah terjadi harus ridho waman radiyah falahur ridho barang siapa yang ridho kepada apapun yang Allah takdirkan Allah akan ridho orang stres bukan karena kenyataan orang stres karena tidak mau menerima kenyataan bukan tidak bisa tapi tidak mau karena kalau kita mau Allah akan memberikan kemampuan kita Ridho Ridho terhadap takdir bukan berarti pasrah Ridho adalah langkah awal untuk ikhtiar Nasi jadi bubur, Ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seleri, bawang goreng Kalau dia tidak Ridho, dia tidak bisa nyari Kenapa ini kebanyakan air? Saya kan tidak suka, saya maunya bukan bubur. Terus saja dia di sana. Padahal harusnya kalau jadi bubur, ya bagaimana bubur jadi bubur ayam spesial, tidak hanya sibuk mengomentari nasi jadi bubur. Dan yang ketiga, kali ini adalah jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Sekali lagi jangan mempersulit diri yang mantap jangan mempersulit diri yassiru wala du'asir mudahkan jangan dipersulit artinya kalau segini ya segini saja jangan jadi segini bukan pula menggampang-gampangkan Islam menginginkan proporsional, adil pada tempatnya. Kalau masalah kecil Ya kecil saja Tidak usah diperbesar Kalau kutil Ya kutil saja Jangan merasa ini kanker Nah Banyak orang yang suka terjebak Kalau ada sesuatu Didramatisir Dipertegang Dipergawat Diperumit Akhirnya dia sengsara bukan karena persoalan yang ada Dia sengsara karena dramatisasi pikirannya yang tidak terkendali Ada orang yang penyakitnya sederhana tapi stres karena dia ngarang terus-menerus Ada orang yang mau pensiun Tapi menderitanya dari sekarang Karena memikirkan tidak punya uang, nanti anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa bayar rumah, terus ngarang. Padahal pensiun tiga tahun lagi, ada yang sengsaranya dari sekarang. Padahal dalam rencana Allah bulan depan meninggal. Kan rugi, pensiun belum, menderita sudah, lalu meninggal. Tentu saja kita harus punya perencanaan yang matang. Kita juga harus punya manajemen resiko kalau melakukan ini resikonya ini kalau ini itu adalah aman soleh. Tapi kita tidak boleh ngarang yang membuat kita menjadi tidak produktif bahkan kontraproduktif. Jelas ada yang nyelut, ngomong gak enak, tersinggung, tidak bisa tidur, cengkel, merencanakan untuk besok mau apa? Ha? Kita kehilangan waktu tidur. Kita ke kelas jengkel coba kalau sebel ke seseorang di kelas, ya. Karena dia tidak sengaja nyebut nyet, ya enggak? Padahal dia ngomongnya adalah ayam penyet. Hanya ayamnya enggak kedengaran nyetnya yang kedengaran tersinggung. Dia dia di kelas asalamualaikum, Mbah. Asalamualaikum, asalamualaikum. Dia senyum kita muang Udah gitu dia azan ikut-ikutan adan Mekah bukan dijawab dia jadi imam kita dongkol Bismillahirrahmanirrahim yeah. ikut-ikutan kaset jauh nggak cocok jadi enggak sholat tahu-tahu di kelas dia dikatakan kata guru anak-anak nilai eh, terbaik di kelas ini diperoleh oleh Fulan dengan nilai 85 Hah dia 85 nggak mungkin Enggak rela temannya nilai bagus. Tiba-tiba kata guru begini, maaf, ibu salah nilai. Tuh kan, enggak mungkin 85. Bukan 85 anak-anak, 95. Ah! <tik> Aneh, orang nilai naik, dia tensi yang naik. Ini orang yang mendramatisir masalah. Padahal tiap orang punya takdir masing-masing, benar? Hmm. Jangankan satu kelas, jangankan satu angkatan. Satu keluarga saja adik kakak beda-beda takdirnya Oleh karena itu Jangan sampai kita terjebak oleh pikiran Mendramatisir, ngarang, dipertegang, diperumit Yang bukannya jadi solusi Malah nambah masalah baru Kita akan simak bagaimana Al-Quran Menganjurkan kita menyikapi masalah Yang kadang-kadang kita rasakan suka putus asa silakan surah al insyirah ayat 5 sampai 8 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fa ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Fa'idha faraghta fan wa ila rabbika farghab Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan mula engkau berharap jadi Allah tuh menciptakan kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan Pak indama al-usri usran indama al-usri usran jadi bersama dengan Allah ciptakan kesulitan sebetulnya ada dua kemudahan yang mengapitnya hanya kadang kita tidak sabar makanya kalau sedang dalam kesulitan tidak usah banyak ngarang dengar kalau malam sedang gelap bulita jangan nunggu pagi nanti jadi lama kalau malam sedang gelap bulita nikmati itu gelap malam dengan tahajud perbanyak sholat perbanyak tobat perbanyak sholawat perbanyak munajat itu gelap malam merugikan atau menguntungkan Hmm. Di siang susah dapat kesempatan Seperti gulita malam Pagi gak usah ditunggu Kalau malamnya barokah Paginya akan berkah Ingat ilmu puasa Kenapa orang puasa sabar Lapar sabar Haus sabar Lemes sabar Kenapa? Karena yakin ada azan maghrib Iya kan? Buktinya kita jam lima Allah sudah ngelapor tenang. Tenang. 45 menit lagi. Kita kuat karena kita yakin ada ujungnya. Benar? Sama gempa pasti berhenti. Adakah gempa yang tidak berhenti? Hah? Gempa sekuat apapun berhenti. Benar? Hujan pasti reda. Adakah hujan yang tidak reda? Badai Pasti berlalu Malam Pasti ganti jadi siang Di dunia tidak ada yang kekal Semuanya ada waktunya Tinggi sabar Ya Jangan rewel Jangan banyak mengeluh Semua kejadian sudah diukur oleh Allah Semua kejadian Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kesanggupannya Orang yang banyak mengeluh ke manusia Adalah orang yang tidak ridha dengan takdir Allah Terima Mau mengeluh ke orang Orang yang kita keluhin juga Sama banyak masalahnya Kecuali kita bertukar pikiran Mencari solusi dengan yang ahli Pasti ada hikmahnya. Ya. Kalau naik motor, ban meletus. Bagaimana? Inna lillah wa inna ilaih roji'un. Kenapa ban meletus? Karena sudah waktunya. Segalanya ada ajalnya. Tidak ada yang tidak ada waktunya. Ban meletus kenapa? Karena ada rejeki tukang tambal ban di dompet kita. Betul? Jangan marah-marah, tetap meletus, ya. Terima, ayo. Tapi ini masih jauh. Mendorong motor itu olahraga. Apalagi ini nanjak, benar? Kalau tahu kita kurang berkeringat. Semuanya ada hikmahnya. Oleh karena itulah, adik-adik sekalian, para pemirsa, mari kita sikapi hidup ini tanpa didramatisir. Tidak akan mungkin semua orang suka kepada kita Walaupun kita melakukan yang terbaik Tetap saja bakal ada yang tidak suka Nabi Muhammad saja sempurna akhlaknya Tetap ada yang tidak suka Tetap ada yang memfitnah Tetap ada yang membenci Apalagi kita yang nyebelin asli ya. Yeah. Jangan sibuk memikirkan orang yang tidak suka kepada kita Jangan sibuk membalas keburukan dengan keburukan Kalau orang ngomong jelek kepada kita itu kan seperti teko Teko hanya mengeluarkan isi teko Di dalam kopi keluar kopi, di dalam madu keluar madu Di dalam comberan keluar comberan Kalau orang menghina kita, orang sedang pamer kehinaannya Apa perlunya kita sakit hati? Apa perlunya kita capek mikirin dia? Apa perlunya kita membalas dengan keburukan? Yang perlu kita lakukan, yang baik-baik saja. Kita maafkan, kita evaluasi diri, kita doakan kebaikan, tidak ada ruginya. Bagi orang yang tidak mendramatisir masalah. Kalau ada yang buang angin, tidak usah rewel. Anggap saja itu kesehatan dia. Ya, berbaik sangkalah bahwa teman kita sudah luar biasa nahan, hanya tak tertahankan. Kalau terdengar suara lembut, Alhamdulillah. Berarti telinga kita masih peka Bisa mendengar suara selembut ini Ketika tercium agak Ya semelewir Alhamdulillah Hidung kita masih sensitif Bisa mencium bau kambing Di sekel kita ya Daripada kita ngambek Lebih baik kita doakan Semoga sehat Kalau bau gak lama benar Tinggal napas pakai mulut saja ya Atau pakai masker Beres daripada marah-marah akhirnya jadi berantem akhirnya jadi tidak nyaman jangan didramatisir yassiru wala tu'assir mudahkan urusan jangan dipersulit basyiru wala tunafirud gembirakan suasana jangan dibuat mencekam menegangkan membuat orang jauh dari agama hidup ini tidak gawat yang gawat itu adalah yang mendramatisir masalah Betul? Bukankah sudah lama kita hidup di dunia Banyak masalah deh Sudah sering kita kan menghadapi masalah yang kita anggap gawat Biasanya tegang sebelumnya Betul Sesudah dilalui Ternyata tidak segawat yang kita bayangkan Betul Berapa kali kita stres Ada kejadian Di sekolah, di kelas Takut lapor ke guru Eh malah lapor tuh Malah dikasih roti tidak cocok dengan yang kita duga. Saya juga sudah lama di dunia, 53 tahun sudah banyak menghadapi hal-hal yang menegangkan, mencekam dan show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok, ya. Artinya, artinya show must go on saja lah ya. Artinya hidup ini akan terus berlanjut. Jangan panikan, jangan didramatisir, jangan emosional, semuanya tempatkan pada tempatnya. Jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'sir, mudahkan jangan dipersulit. Bashiru gembirakan wala tunafilu, jangan dibuat mencekam yang membuat orang jauh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha ya Allah yang maha menatap, hakul yakinkan diri kami akan segala janji dan jaminanMu. Ya Allah golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ilhamkan di hati kami agar selalu ridho Ya Allah dengan apapun yang Engkau tetapkan, karuniakan kepada kami hati yang selalu berprasangka baik. Dengan apapun yang engkau takdirkan. Dan bimbing kami ya Allah. Agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar. Di jalan yang engkau ridhoi. Indahkan kami dengan kesabaran ya Allah. Sampai datangnya pertolonganmu. Duhai yang maha agung. Jangan pernah biarkan terlintas di hati ini. Berburuk sangka padamu. Jangan biarkan ada di hati kami tidak ridho dengan ketentuanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir Rabbana atina min ladunkan rahma Wahai'lana min amrina rasyada Rabbana taqabal minna Innaka antas sami'ul alim Watubu alayna Innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Amin ya Allah ya Rabbana alamin Semoga setiap persoalan yang kita lalui membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat akhlak kita semakin mulia, membuat ibadah kita semakin bagus, dan membuat hidup kita semakin membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.